dan masih barang bersama Ireng e Community. Ada Ireng e Community juga ada PT Albidah Jaya Sentosa, Ramayana, Neo Sotheg, Audi, Gu, Pala, Pa. What Albi sebentar ya, saya ya semoga ya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama dari teman-teman panitia pasukan ireng community tidak boleh keluar dari barikade ya